Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah In nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Wa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.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 kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar para pendengar radio roja yang Allah muliakan baik yang melalui radio di gelombang 14.76 AM Ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada Alhamdulillah Pagi ini eh, lain dari biasanya Yang biasanya kita mulai jam 6 <tuh> Sekarang kita pajukan setengah jam Yaitu setengah 6 Agar eh, kondisi kita lebih fresh kita juga belum terlalu disibukkan dengan urusan dunia, dan kita e, bisa lebih memanfaatkan waktu-waktu awal dari hari yang kita lalui ini untuk diisi dengan tolabul ilm dan dari Tolabul Ilm ini insyaAllah akan melahirkan banyak keutamaan Yang akan mewarnai hari-hari kita selanjutnya Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan Kita masih sedang membahas tentang Kendala-kendala Dalam mencari ilmu Yang bisa menghalangi orang Dari memperoleh ilmu yang bermanfaat Kemarin kita sudah membahas Fasa dunia Juga tezkiatun nafas Juga Adamul amal bil ilm Atau tidak mengamalkan ilmu Dan yang terakhir kemarin adalah e, Taswif. Taswif Bahasa Sunda namanya Lengle, talangke Lelet, hararese Kaleked ya. Menunda-nunda Pekerjaan atau amalan Yang sebenarnya bisa kita lakukan sekarang, tapi kita tunda-tunda, nanti-nanti-nanti akhirnya tidak sama sekali. Dan itu e, termasuk perkara yang bisa menjermuskan seseorang kepada kerugian yang sangat besar. Termasuk juga dalam hal mencari ilmu. Kita lanjutkan, salah satu di antara kendala dalam mencari ilmu adalah Attafriuk. Di halakat ilmu, tafrid dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Tafrid itu artinya melalaikan, tidak mementingkan, tidak menomorsatukan, menganggap enteng, menganggap remeh, sehingga dilalaikan dan dilewatkan begitu saja. Para ulama salafus saleh zaman dahulu ya e, menyatakan al ilmu yu dawalayati ilmu itu didatangi bukan datang sendiri ngurunyung ke tempat kita ini kalau tidak keliru ya kalau tidak salah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau Diminta oleh khalifah yang berkuasa saat itu untuk datang ke istananya. Memberi tausiyah, memberi pelajaran kepada khalifah di istananya itu. Imam Malik menolak dan mengatakan al-ilmu yuta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Oleh karena itu hendaklah setiap kita berupaya keras untuk Mencari ilmu dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Bukan mengharapkan ilmu itu datang sendiri kepada kita. Dan orang-orang yang seperti ini sangat sedikit. Sedangkan di dalam upaya ikhtiar menghadiri majelis ilmu. Di dalamnya terkandung keuntungan. Keutamaan yang sangat banyak dan sangat agung Sebagaimana yang sudah kita bahas Di awal-awal pembahasan tentang keutamaan ilmu ini Bahwa orang yang keluar untuk mencari ilmu itu Dia itu dianggap di jalan Allah SWT Sampai dia kembali Man kharaja min baytihi Yaltamisu fihi ilman fahuafisabilillah Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu. Maka dia sedang berada di jan'allah hatta ayarji'ah sampai dia kembali ke rumah. Selama dia di luar rumah dalam rangka mencari ilmu. Dia dihitung sebagai orang yang sedang berjalan di jalan Allah SWT. Kemudian juga orang tersebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dijamin oleh Allah azza wajalla akan dimudahkan jalan menuju surga sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila jannah barang siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Di sini Sahih Riwayat Imam Muslim. Maknanya dijelaskan oleh para ulama, diantara Syaikhul Islamin rahimahullah. Maknanya adalah orang yang sedang mencari ilmu itu akan diberi hidayah, taufik oleh Allah azza wajalla, untuk iman dengan iman yang lurus, benar dan kuat, dan untuk beramal soleh. Karena hanya iman dan amal soleh yang bisa memudahkan seseorang untuk melangkah menuju surga. Selain iman dan amal soleh, tidak ada lagi yang bisa memudahkan orang untuk bisa masuk surga. Nah orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berhidayah dan taufik kepada dia. Dengan taufik dan hidayah itu dia iman dan amal soleh dan itu yang akan memudahkan dia menuju ke surga. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah janjikan melalui san Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang keluar mendatangi ilmu, bukan menunggu datangnya ilmu. Kemudian selain itu para malaikat itu akan beristighfar bagi orang itu. Selama dia dalam perjalanan menuju ilmu, di tengah mencari ilmu, perjalanan pulang dari mencari ilmu. Selama itu para malaikat akan memintakan ampun untuk dia. Terus ketika dia sedang duduk di majlis ilmu yang dia datangi. Allah SWT mencurahkan rahmat, sakinah, memuji-muji orang itu. Naungan atau kerumunan para malaikat. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Keutamaan yang Allah janjikan. Bagi orang yang keluar dari rumah. Untuk mencari ilmu. Dan mendatangi majlis-majlis ilmu. Oleh karena itu. Nabi alaih salatu wassalam menyatakan. Fiha. Apabila kamu melalui. Taman-taman surga, singgahlah kamu ke taman surga itu. Para sahabat bertanya, Wamariyul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasul alaihissalam menjawab, Majlisul ilm, majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu disebut taman-taman surga, memberi makna. Orang yang menghadirinya Allah akan balas dengan disiapkannya taman-taman di surga. Oleh karena itulah maka semua keterangan tadi mengisyaratkan bahwa ilmu itu harusnya didatangi dan bukan kita yang menunggu datangnya ilmu. Nah, banyak orang yang melalaikan kesempatan emas untuk meraih seabrak keuntungan tadi. Dengan tidak menghadiri majlis-majlis ilmu. Adanya pengumuman tentang acara pengajian, kajian yang ilmiah. Yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang Quran-Sunnah itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Membahas itu, membahas kitab-kitab para ulama. Karena hanya dengan demikian Al-Quran dan As-Sunnah bisa terjelaskan secara benar dan lurus. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah itu bukan langsung otak kita memahami Al-Quran dan Hadis secara langsung. Tanpa ilmu, itu berbahaya. Tapi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah artinya mengkaji penjelasan ahlinya, para ulama tentang Al-Quran dan, Al dan As-Sunnah. Maka akan didapati penjelasan yang bisa memuaskan dahaga setiap orang yang kehausan akan ilmu. Nah ini tiada lain kecuali harus berupaya keras mendatangi majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu adanya sikap melalaikan menghadiri majelis-majelis ilmu membuat seseorang terhalang dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ada pengumuman lewat SMS, lewat Facebook, lewat brosur, lewat radio akan diadakan pengajian di tempat Anu jam sekian oleh Ustaz Anu membahas kitab Anu. Banyak orang yang cuek tidak mau menghadirinya. Padahal di dalam upaya menghadirinya terkandung seabrek keutamaan yang besar. Bahkan ada orang dan ini kebanyakan, ah cukup nanti ajakan disiarkan tuh di radio tuh. Cukup ah di rumah saja di radio, lebih enak. Tepas sedek-sedek gitu ya. Tidak cangkel, tidak capek, tidak harus keluar ongkos. Tidak harus menderita ini dan itu cukup. Di rumah barigo goleran, teka hujanan, teka panasan gitu ya. Cukup di rumah. Bari gogoleran, bari ngemil, bari minum kopi, bari ngobrol gitu ya. Apa akibatnya? Akibatnya kalau bari gogoleran tidak terasa repaperem. Atau lagi dengar-dengar ee... kajian tersebut via radio, kirinin ke telepon, kirinin diangkat dulu. Itu ya. Apa akibatnya? Akibatnya kehilangan banyak penjelasan-penjelasan penting dan tidak mustahil. Tidak mustahil nanti banyak salah paham. Beberapa pertanyaan yang dikonfirmasikan ke saya, mengisyaratkan banyaknya si penanya salah paham terhadap apa-apa yang dijelaskan via radio. Karena apa? Karena mungkin ketika mendengarkannya, sambil ngobrol, sambil SMS-SMS-an, sambil buka-buka komputer, sambil BBM-BBM-an, sambil melakukan aktivitas lain sehingga dia salah tangkap, salah paham dan dengan kesalahannya seringkali fatal. Inilah kalau mendengar hanya di radio. Oleh karena itulah maka sadari yakini bahwa di dalam semua hal-hal yang membuat malas itu terkandung keutamaan yang besar, keluarnya ongkos uang dari saku kita untuk menghadiri majelis ilmu itu infakfi sabirillah. Allah berikan pahala, Allah akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Berdesak-desakannya kita, kehujanan kepanasannya kita, gitu ya. Kemudian, apa namanya, langkah-langkah kaki kita, menuju tempat-tempat kajian. Semuanya itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat, menguntungkan kita di akhirat, akan menjadi saksi bagi kita di akhirat. Berdasarkan hal itu, semakin tinggi tingkat kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh seorang dalam melakukan ibadah, semakin besar kadar pahala yang Allah berikan, semakin banyak kadar dosa yang digugurkan oleh Allah dari diri orang tersebut. Al-ajru ala qadrul masyarakat. Pahala itu didasarkan pada kadar kesulitan atau penderitaan. Inna idham al ma ma'idham al-bala Sesungguhnya e, Besarnya pahala itu Berbanding lurus dengan besarnya penderitaan Yang kita alami dalam melakukan suatu amalan Nah, jadi Ternyata di dalam penderitaan dan kesulitan Ketika mencari ilmu itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang berlipat ganda dan akan memudahkan melapangkan dada kita, menyejukkan hati kita, mencerahkan fikiran kita untuk bisa memahami ilmu lebih berkualitas. Daripada hanya orang-orang yang duduk-duduk di rumah. Berdasarkan hal itulah maka para ulama zaman dahulu rela mengorbankan waktunya, uangnya, tenaganya, pikirannya semuanya untuk mencari sekedar satu hadis, mereka rela berjalan berbulan-bulan, melintasi padang pasir tandus dan panas, kehujanan, kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan, kelelahan, semuanya itu Merela mereka alami demi sekadar untuk mencari suatu ilmu. Oleh karena itulah hasil yang mereka dapat luar biasa. Jauh dibanding orang-orang pada zaman sekarang. Yang kadar pengorbanannya tidak ada apa-apa yang dibanding mereka. Oleh karena itu tafrit atau melalaikan menganggap remeh, menganggap enteng. Dalam hal menghadiri majelis-majelis ilmu berarti meluputkan, melewatkan begitu saja seabrek keutamaan-keutamaan yang hanya Allah akan berikan kepada orang yang sengaja keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena dalam menghadiri majelis ilmu ada kelelahan. Ada penderitaan, ada kesulitan, ada harta yang kita korbankan untuk ongkos, untuk bensin gitu ya. Ada ini dan ada itu, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang setimpal dengan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam mencari ilmu. Oleh karena itu, buang rasa malas. Buang kahrorean. Buang fikiran-fikiran ah, ah, di rumah, di radio lebih efektif, lebih nyaman. Karena apa? Karena ternyata fikiran tersebutlah yang bisa menghalangi seseorang untuk memperoleh barokah dari ilmu tersebut. Inilah poin yang pertama dari eh, kendala dalam mencari ilmu pada hari ini. Yaitu Atofrit. Fih. Insya Allah nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci. Bagaimana adab-adab yang harus dilakukan selama hadir duduk di dalam mencari ilmu. Sebab betapa banyaknya orang ya yang melakukan tafrit. ...melalaikan kehadiran dia di dalam majelis ilmu itu hadir-mahadir. Tapi selama hadirnya, dia melakukan banyak kelalaian juga. Yang menyebabkan dia juga terhalang dari mencari ilmu. Di antara kelalaian-kelalaian atau sikap tafrid dalam menghadiri majelis ilmu... ...pertama, ngobrol. Penyakit ibu-ibu di mana-mana begitu. Saya ngaji di Bandung begitu, saya ngaji di Jakarta begitu, saya ngaji di tempat-tempat lain, selalu ibu-ibu tuh. Makanya, di awal-awal pembukaan, langsung udah saya sindir. Ketika saya sudah memulai, bapak-bapak sudah mancok gitu ya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main HP. Semuanya itu langsung menatap. Tapi, di balik hijab sono. Ibu-ibu masih resep, dia bertanya sehingga anak meri subuh subuh. Wahyak, tak sehingga itu. Nah, langsung saya ngomong setelah hamdalah syahadat solawat bapak-bapak yang sudah tertib tenang dan ibu-ibu yang masih ngobrol, anger nah, gitu ya. Sudah disinir begitu, sudah seserian mereka tanya. Itu berlanjut ngobrol nanti. Anehnya ibu-ibu di mana mana. Nah, pertama ngobrol. Selain orang-orang yang ngobrol itu, otomatis tidak mendengarkan penjelasan. Atau kalau toh mendengarkan nggak fokus dan sangat-sangat sangat memungkinkan salah paham, juga dia mengganggu orang lain yang ada di sebelahnya yang sedang khusyuk mendengarkan. Orang yang ada di sebelahnya bingung nih. Mau ditegur ya dinasihati diingatkan atau dilarang Suka ngambek tuh Sok suci kamu, sok serius kamu Kan begitu Ada yang laporan begitu tuh. Jadi ketika saya ngaji ada kertas dari ibu-ibu Ustadz tolong tuh tegur yang ngobrol Sebab kalau saya ngnegor dia suka ngambek ke saya Gitu hmm. Jadi si ibu yang serius mendengarkan terus terganggu Dengan obrolan kawan yang ada di sebelahnya gitu ya bingung Mau melarang suka ngambek, memusuhi Badut gitu ya. Mau mendiamkan nggak kan malabarat tuh. Bukannya menghasilkan pahala dari tolabul ilmunya. malah melahirkan apa dosa. Oleh karena itulah maka cing ibu-ibu, ayah bapak bapak banyak oleh ustadnya langsung kelihatan kalau ada yang ngobrol. Ada yang umpah tidak memperhatikan bisa ditegur langsung. Karena kelihatan. Tapi kalau ibu-ibu ditegur tidak tidak langsung ke orangnya. Tapi secara umum. Tapi kalau bapak-bapak kelihatan langsung ditunjuk orang. Ya itu tuh yang pakai baju anu umpamanya. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol di luar. Nah malu kan. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak kelihatan. Oleh karena itulah. Maka ibu-ibu biasanya lebih bandel daripada bapak-bapak. Bapak-bapak sekali ada yang ngobrol ditegur langsung diem sampai akhir. Tapi kalau ibu-ibu berpuluh-puluh kali tegur, berpuluh-puluh kali juga ngobrol terus. Ini sikap tafrit pertama di dalam menghadiri majestu. Tafrit kedua. Ngantuk. Tidak ngobrol, ngantuk. Ngendutan, lenggut, lenggut, lenggut. Sehingga begitu masuk ke dalam majlis ilmu, ke masjid, bukan menempati tempat duduk yang paling depan mancok pas di hadapan Ustadz. Tapi mencari tempat yang paling strategis untuk ngantuk. Biasanya nyarane di natiang Atau nyarane dina dinding di belakang gitu ya. Atau di mana saja yang apabila dia ngantuk gak kelihatan banget. Atau ketika ngantuk bahkan bukan ngantuk tertidur pas ngorok itu tidak terlalu mengganggu. Ada itu ketika ngaji, dia tungkul eh, nulis, spekter nulis nate curat-coret depar ruku. Baru setelah itu kedengaran ker ker kerek. Ini juga termasuk tafrid, walaupun ini agak mending dibanding yang ngobrol. Kalau yang ngantuk kan nggak mengganggu orang lain. Tapi kalau yang ngobrol mengganggu orang lain. Oleh karena itulah maka hindarkan. Kalau ada pertanyaan. Itu kan susah ngantuk itu ditahan ustaz. Ya betul. Tapi bisa diikhtiarkan diantisipasi sebelumnya. Malamnya jangan begadang gitu ya. Kalau besoknya ada kajian-kajian ilmu gitu ya. Kemudian. Coba. Diikhtiarkan. Diikhtiarkan. Bagaimana caranya untuk tidak ngantuk dan masing-masing orang itu memiliki kiat tersendiri. Yang berbeda satu sama lain. Cuma ada kiat umum. Apa yang bisa dilakukan? Coba tahan nafas, tarik nafas. Untuk membuat apa? Membuat denyut jantung lebih kencang berdegup sebelumnya. Dan aliran darah lebih lancar daripada sebelumnya. Tonon, ngantuk itu disebabkan karena aliran darah ke mata itu umpamanya kurang gitu ya. Suplai oksigen ke sana juga kurang yang menyebabkan ngantuk. Uh, coba diperlancar itu aliran darah. Di itu degupan jantung. Bagaimana caranya? Tahan nafas. Sampai selama mungkin yang kita kuat setelah itu lepaskan pelan-pelan. Dengan cara seperti itu degup jantung akan semakin mengencang Otomatis pompa jantung memempakan darah juga akan semakin mengencang Dan aliran darah akan semakin lancar Dan itu akan menghilangkan rasa kantuk. Atau coba tarik nafas umpamanya ya 8 detik pelan-pelan Tahan 8 detik, pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan 8 -pelan detik. 2-3 kali begitu insya Allah ngantuk hilang. Coba aja. Saya sering. Karena dulu-dulu juga. Saya sebelum memberikan pelajaran, ya belajar juga. Atau umpah sekarang-sekarang juga. Kalau mengikuti daurah-daurah dengan para masyaih. Ya rasa ngantuk sering kali. Menyergap nah antisipasinya seperti itu, insya Allah dengan cara seperti itu dadak kita akan longsong ya kemudian darah kita akan beredar dengan lebih lancar dan rasa kantuk insya Allah hilang. Jadi ini yang kedua tafrit dalam mencari ilmu adalah ngantuk. Tafrit ketiga dalam menghadiri majelis ilmu adalah untuk zaman sekarang. Memiliki aktivitas lain di luar aktivitas mendengar pengajian Baik berupa SMS-SMS BBM-BBM Buka-buka Facebook, Twitter, email, internet Yang sekarang ini sangat-sangat-sangat memungkinkan dilakukan sambil apapun di wc sambil jongkok bisa buka internet ya yes. di kendaraan umum di mobil di kereta termasuk sambil ngaji sambil ngaji buka hp buka ipad buka laptop kelihatannya seperti nulis nulis isi kajian padahal buk bikin status ketika ngaji orang lain di tempat lain buka status Facebook kita ada status Lagi mengikuti kajian Ustadz Anu Di masjid Anu Di kota Anu Dengan tema Anu Seru loh <laughs> Jadi bikin status seperti itu Ketika ngaji Atau ketika ngaji Ngobrol lewat ABBM, BBM bbm SMS-SMS Mumpung sekarang banyak Fasilitas SMS gratis atau kalau BBM atau WhatsApp itu juga gratis tidak makan pulsa lagi ngaji seperti itu. ini sikap tafrit walaupun tidak mengganggu orang lain tapi merugikan diri sendiri karena apa dia melalaikan dari mendengarkan kajian secara fokus danlah sikap tafrit yang ketiga melakukan aktivitas di luar aktivitas mendengarkan ilmu baik berupa Bikin status, buka Facebook, buka Twitter, buka email, buka internet, browsing gitu ya Atau SMS, SMS-an, BBM, BBMan, Atau hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan uh, mendengarkan ilmu yang sedang dihadirin Inilah tafrid yang ketiga tafrid keempat Ini terjadi nih Saya gak tahu di kota lain, tapi di Bandung ini terjadi Yaitu sama dengan yang pertama mengobrol Tapi ngobrolnya bukan obrolan kosong Tapi obrolan yang berisi mempengaruhi mustami-mustami yang ada Dia datang bukan untuk mencari ilmu Dia datang untuk membawa misi Misinya apa? Dia punya kelompok pengajian tersendiri Yang misinya mencari anggota atau pengikut Dan biasanya anggota pengikut yang mereka cari adalah orang-orang yang Biasanya aktivis pengajian Maka mereka hadir di majlis pengajian Bukan untuk mendengar kajian Mempengaruhi Ustadz lagi ngomong, dia ngomong Bukti gitu ya Saya juga punya majlis pengajian lain di sana ikut juga nanti terus begitu ini terjadi di Bandung terjadi di Masjid Al Furoqan terjadi di Masjid Cipaganti Oke. gitu ya nah, di beberapa masjid yang kita adakan pengajian orang seperti itu ada dan ada laporan terutama akhwat kalau Ikhwan tidak kentara tidak terdengar tidak kelihatan sebab kalau Ikhwan ada yang begitu Mungkin kita langsung akan menegur dan menasihati. Kalau ahwat kita tidak tahu Orangnya yang mana Tapi ada yang seperti itu Ini namanya Amar mungkar nahi ma'ruf Menyuruh orang lain untuk berbuat kemungkaran Dan melarang orang lain dari berbuat ma'ruf Setelah nanti hadir ke majelis pengajian mereka Jangan hadir lagi ke majelis ini Ya, nah, kayak begitu Provokator itu, yang seperti itu. Penebar fitnah. Oleh karena itulah, maka ini lebih berbahaya daripada beberapa tafrit yang tadi. Karena apa? Karena bersifat menggembosi aktivitas, ta'lim, pengajian, dakwah, dan yang sejenisnya, untuk digiring kepada sikap tahazzub. Tahazzub itu berkelompok-kelompok. Berdasarkan hal itulah, maka dari sikap, Tafrit di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu itu lahir berbagai macam keburukan, fitnah, dan hal-hal lain yang bisa mengganggu kejernihan suasana yang ingin dibentuk dengan dakwah, Suasana kehidupan, suasana hati, suasana sosial, dan seterusnya. Akibat dari tafrit yang tadi dikemukakan. Nah inilah poin pertama dari kendala dalam mencari ilmu yaitu At-tafrit fi halaqatil ilm Melalaikan, mengabaikan, meremehkan majlis-majlis ilmu dengan sikap-sikap tertentu seperti yang tadi dijelaskan Kedua <tuh> Masih ada hubungan dengan yang barusan, atafrid At fitolabillil ilm fijjoker. Laleh dalam mencari ilmu ketika masa kecil dan masa muda. Banyak orang yang berprinsip pada zaman sekarang. Mumpung masih muda. Ya mumpung masih muda. Kita senang-senang. Kita cari dulu kesenangan hidup. Kita hura-hura dulu. Nantilah ngaji ibadah kalau sudah tua. Sudah mendekat lubang kubur. Sudah menjelang ajal. Sudah. Dekat kepada kematian baru ibadah. Baru mencari ilmu. Banyak orang yang berprinsip seperti itu. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang yang seperti itu kehilangan banyak keuntungan yang bisa dimak dimanfaatkan secara maksimal ketika masih muda. Para ulama. Seperti yang dikemukakan Imam Al-Hasan. Menyatakan tolabul hadis fi sagr kan naqs fil hajar. Mencari ilmu atau mencari hadis ketika kecil itu seperti mengukir di atas sebuah batu. Kita membuat ukiran di sebuah batu. Mudah tidak? Tidak mudah. Susah. Karena apa? Karena batu keras. Tapi terus aja dilekeunan kata orang Sunda mahnya. Dilekeunan itu digarap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit terus lama-lama itu batu bisa juga diapa? Diukir. Dan setelah jadi itu ukiran di dalam di atas batu, maka selamanya ukiran itu akan tetap ada tidak akan bisa dihapus. Begitulah mencari ilmu sejak kecil agak susah untuk memahami karena kemampuan yang masih minim yang dimiliki oleh seorang anak kecil tapi begitu berhasil asar atau dampak atau tertanamnya ilmu itu di otaknya begitu kuat. Begitu lebih lama dibanding ketika apa? Ketika sudah tua. Oleh karena itulah, maka melalaikan belajar ketika kecil akan mengakibatkan ilmu-ilmu yang dipelajari setelah tua itu sangat-sangat sangat mudah untuk dilupakan kembali. Ini yang pertama. Kedua. Masa muda adalah masa-masa yang banyak dijanjikan berbagai macam keutamaan oleh Allah SWT lewat lisan Rasulnya. Bila masa muda itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah SWT. Coba lihat umpamai sebuah hadis yang suhi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab suhihnya. Nabi AS bersabda, Saba'atun yudhilluhumullah. Fi dhillih yawma la dhillah illa dhilluh. Ada tujuh golongan. Tujuh golongan manusia akan memperoleh naungan dari Allah SWT. Pada hari ketika tidak ada naungan lain. Di saat itu kecuali naungan Allah SWT. Maksudnya pada hari kiamat. Maksud hari kiamat di sini adalah. Pada ketika alam mahsyar. Sebab yang namanya kiamat. Kiamat. Itu maknanya lah masa-masa sejak kehancuran alam jagat raya ini sampai perjalanan manusia berakhir ke surga atau ke neraka. Itu semuanya disebut dengan sebutan kiamat. Ketika kita berada di alam mahsyar itu disebut juga hari kiamat. Ketika kita ditimbang pada mizan itu juga disebut hari kiamat. Ketika kita dibagikan buku-buku catatan amal kita itu juga disebut hari kiamat. Ketika kita umpam minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya yang mengikuti jejak langkah sunnah beliau itu juga disebut hari kiamat. Ketika kita menyeberang jembatan Siratul Mustaqim di atas neraka menuju ke arah surga itu juga disebut hari kiamat. Nah pada hari kiamat nanti di alam mahsyar manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak terhalang oleh selembar benang pun. Dalam keadaan tidak berkhitan semua laki-laki yang ada di dunia yang sudah berkhitan di alam dunia ini. Nanti di akhirat kembali kepada keadaan semula seperti belum dihitan. Dan bertelanjang kaki. Tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkaus kaki. Nyeker. Matahari begitu dekat, satu mil kira-kira, panasnya menyengat. Jangan difahami dengan otak kita dan kondisi kita di dunia. Matahari sedekat itu angus kita, yaitu kalau di dunia. Hukum yang Allah terapkan di akhirat beda lagi dengan keadaan yang Allah terapkan di dunia. Di dunia ini sekarang yang bisa bicara dari bagian tubuh kita apa? Mulut tangan kaki tulang daging itu enggak bisa bicara. Di akhirat sebaliknya, mulut dikunci enggak bisa ngomong. Yang bicara adalah tangan, kaki, tulang kita, daging kita, kulit kita, semuanya bicara. Jangan dipahami oleh mulut ini, jangan eh jangan apa dipahami oleh otak, oleh akal. Karena apa? Karena otak dan akal kita hanya bisa memahami sebagian kecil dari ap, dari hukum alam yang Allah berlakukan di dunia ini. Sedangkan hukum alam yang Allah berlakukan di alam barzakh di alam akhirat, beda lagi itu. Tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Makanya tidak mungkin terjangkau oleh akal. Nah, nanti di akhirat itu, di alam mahsyar itu matahari dekat. Satu mil. Panas tidak? Ya, pasti panas. Keringetan enggak? Keringetan. Keringetnya aja ada yang me, me, me, merendam orang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang satu ur, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai telinganya. Semua manusia kepanasan. Semua manusia menderita. Ingin cepat lewat dari kondisi seperti itu. Makanya mereka berbondong-bondong minta syafaat kepada Adam, kepada Anuh, dan seterusnya. Dan semuanya tidak bisa satu-satu yang bisa memberi syafaat pada hari itu hanyalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan as syafaatul uzma. Tapi di tengah-tengah manusia yang menderita kepanasan ada tujuh golongan yang memperoleh naungan dari Allah Subhanahu Wa Naungan di bawah arah Allah Subhanahu Wa Jadi Adam jadi sejuk. Jadi terhindar dari rasa panas yang menyengat. Siapa ketujuh golongan ini? Kita tidak akan bahas ketujuh-tujuh. Tapi kita bahas beberapa poin yang berkaitan dengan masalah pemuda. Salah satunya adalah syabun. Nasha'fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini akan memperoleh naungan nanti di akhirat. Makanya isi masa-masa muda dengan ibadah. Dengan selalu ada di masjid. Dengan aktif selalu di masjid, di majlis-majlis pengajian, di majlis-majlis ilmu, di, di, du di dunia dakwah dan seterusnya. Bukan menghabiskan masa muda untuk hura-hura. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan kepanasan di alam masyar nanti. Dia akan berkeringat dan keringatnya merendam dirinya mungkin sampai setelinganya. Pokoknya menderita dengan penderitaan yang tiada taruh. Yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Coba bayangkan e, kalau umpamanya kita ya. Pada waktu musim kemarau begitu ya. Tengah siang gitu ya. Lagi panas-panas lah kita berada di suatu tempat yang panas. Tidak ada tempat untuk miuhan tidak ada pohon, tidak ada bangunan untuk berteduh. Uh, tidak ada payu. Panasnya luar biasa menyengat. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah ke haji umpamanya itu bisa merasakan. Hage hajinya itu umpamanya bulan-bulan uh, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September lah kira-kira pada saat musim panas gitu ya. Nah, seperti bulan haji sekarang ini Uh, bulan hajj uh, Novembernya uh, sudah masih dingin sekarang ma gitu. Tapi kalau umroh sekarang gitu ya. Ta umroh bulan um, Mei Juni Juli wah panasnya luar biasa. Angin bertiup ngheab karena rai orang tuh sih jadi heab. Kuhawa tina open katanya anu nujungu melembolu dibuka ng khayab natakana rarai urang geuh teu nafas itu di dunia apalagi di akhir lebih dahsyat lagi daripada itu tapi di antara orang-orang yang kepanasan pemuda-pemuda yang ketika masa mudanya di dunia menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk menuntut ilmu mencari ilmu-ilmu syar'i bukan dipakai untuk hurah-hura -hura. Pemuda seperti ini akan diistimewakan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, maka mencari ilmu ketika masa muda selain nanti akan berhasil, di dalam mencari ilmunya juga akan menyelamatkan dia di akhirat dari panasnya matahari yang menyengat ketika dia dikumpulkan di alam mahsyar nanti. Ini keuntungan yang pertama bagi seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Dan salah satu ibadah yang agung adalah mencari ilmu. Ini pertama. Kedua, apa sih manfaat lain dari mencari ilmu ketika masih kecil, ketika masa muda? Manfaat lain jiwa karakteristiknya, akhlaknya, moralnya akan terbentuk menjadi karakteristik, akhlak, moral yang mulia. Karena apa? Karena tersibuk oleh ilmunya, tercelup, terpengaruhi oleh ilmu yang sejak kecil dia pelajari. Dan gurunya selalu membimbing agar ilmunya itu secara otomatis diamalkan. Oleh karena itulah tingkah laku bahasa yang digunakan oleh anak-anak yang terdidik itu jauh berbeda dengan bahasa dan tingkah laku yang dilakukan dan diucapkan oleh orang anak-anak yang tidak terdidik. Anak-anak SD, SMP, SMA sekarang coba obrolannya, omongannya kayak apa? Sekebon binatang itu keluar itu. Boleh dikatakan tiada satu pun kalimat tanpa menyelipkan nama binatang di dalam ucapannya. Ketika nanya juga. Ke mana eh tang gitu binatang itu. Disebut tuh binatangnya tuh. Oh ke sini tong gitu Itu selalu ada. Juga lihat tingkah lakunya. Saya masih ingat ya ketika kecil Ketika masa kecil itu ya kurang terdidik dengan didikan yang semestinya gitu ya. Karena apa? Karena situasi kondisi yang memang tidak mengkondisikan untuk terdidik secara baik. Ketika umpamanya main-main sama teman-teman. Terus pengen kencing. Cerahnya di mana wajah tuh? Teombeh. Tidak bersuci. Bahkan ketika sedang bermain di kebun terus ayah liang kasir liang jangkrik, nah kita berusaha agar si jangkrik itu keluar tuh bisa ditangkap nanti diaduk gitu ya, tapi nggak ada pacul nggak ada linggis kumaha ngagalinnya, apa yang terjadi coba? di papangan itu si liang kasir, cer di papangan garinya dah, apa akibatnya si jangkrik si kasir keluar dalam keadaan basah kuyup dan mabok. Gerwak kue ditewak. Bayangkan. Si kasirnya lagi bobolokot kunajis ditewak. Terus setelah ditewak. Masa henatnya disusut-susutkan. Karena pakaian. Itu teman-teman saya itu begitu dulu tuh. Ini contoh yang tidak. Yang hidup ketika masa kecil. Tapi tidak terkondisi oleh ilmu. Adapun ketika masa kecil diberitahu tentang ilmu. Bahwa kita dilarang umpamanya kencing di tempat-tempat tertentu. Di antaranya di tempat air tergenang. Di tempat-tempat orang yang biasa, uh, biasa berteduh di tempat itu. Dan dilarang juga kencing di lubang-lubang binatang. Nah... Ini larangan keras dari Rasulullah s.a.w. Orang yang sudah memperoleh penjelasan seperti ini sejak kecil. Pas umpah mayamu kencing lihat. Oh ayah-ayah liang jangkrik. Bedok tuh. Gak jadi kencingnya di sana. Oh ada lubang semut. Gak jadi. Cari lagi yang lain. Gitu ya. Tapi ada orang-orang yang tidak terdidik. Kemah ayah liang kasir. hoyong papang jadi hejen-hejen. Coba lihat tuh sekarang. Di mana ada pohon berteduh, di sana pasti bau hangser. Di mana ada shelter-shelter biskota yang biasa umpai dipakai orang untuk nunggu biskota, di sana pasti bau hangser. Kenapa itu terjadi? Karena mayoritas orang tidak terdidik oleh ilmu. Nabi SAW alaihi wasallam dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma lewat dua kuburan Lalu beliau berhenti, lalu beliau menyatakan kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Bukan diazab oleh perkara yang mereka anggap besar, padahal ia ya, ini perkara besar. Tapi dia anggap kecil. Yang pertama orang itu nami mah tukang adu-ngadu domba dan yang kedua orang itu adalah orang yang setelah kencing tidak membersihkan diri dari air kencing. Tara obeh gitunya. Diazab tuh di alam kuburnya. Coba ketika masih kecil diberitahukan tentang hal ini, apakah berani enggak dia kencing di sembarang tempat? Enggak, enggak akan berani. Akhirnya itu terus jadi akhlak sampai gede. Oleh karena itu, orang-orang yang suka kencing di pohon-pohon rindang yang biasa dijadikan tempat untuk berteduh, orang-orang yang suka kencing di uh, selter-selter biskota, di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk ngumpul orang, akhlak buruk seperti itu diakibatkan karena sejak kecil dia tidak terkondisi hidup dengan diwarnai oleh ilmu, jauh dari ilmu jauh dari majelis ilmu masa kecilnya dihabiskan untuk hura-hura untuk senang-senang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya Nah, oleh karena itulah akhlaknya jauh berbeda. Bahasanya jauh berbeda. Berdasarkan hal itulah, maka melalaikan masa kecil, sehingga masa kecil tidak dipakai untuk mencari ilmu berbahaya, selain nanti di akhirat akan kepanasan, juga dikhawatirkan dia akan memiliki akhlak buruk sampai dewasa. Inilah poin yang kedua, yaitu, melalaikan mencari ilmu sejak kecil. Para uh, pemirsa, eh para pendengar radio Roja Bandung, untuk hari ini cukup dua poin itu saja ya. Uh, sudah satu jam waktu yang kita habiskan untuk membahas dua poin itu. Insya Allah poin-poin yang berikutnya akan kita lanjutkan uh, pada hari Selasa yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk Mengajukan pertanyaan Baik lewat telepon Ataupun melalui SMS Yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh Akhi muslim Pada muslim dipersilahkan untuk memandu tanya-jawab ini Alhamdulillah Terima kasih syukran zakallah, khair, uzad, Atas materi yang telah disampaikan Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat Buat kita semua Yang mendengarkan Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab, kami persilakan kepada para pendengaran di Raja Bandung Yang akan bertanya bisa melalui telpon di nomor 022-868-62637 Atau juga melalui SMS di nomor 081-1227-1476 Kami beritahukan kepada para pendengaran di Raja Bandung bahwasannya kajian kita setiap hari Selasa pagi dan juga Jumat pagi Waktunya dimajukan menjadi pukul 5.30 atau setengah 06.00 yang biasanya kita mulai pada pukul 6 pagi. Uh, ada yang bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu Ainah. Ya. Iya. silakan Bu. Barakallahu Ini mau bertanya ya. Bagaimana dengan orang tua yang hurah-hura -hura gitu. Padahal sudah cut ke harep tapi masih kelakuannya itu seperti anak muda Menghambur-hamburkan waktu e, Banyak e, waktu terbuang percuma Tidak mau sholat berjamaah Seperti itu Ustaz, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Barakallahu fik ibu Aidi Cimahi Kalau tadi dijelaskan Melalaikan Menghabiskan masa muda Untuk hura-hura Itu sesuatu yang buruk Dan membahayakan dirinya Sekarang kebalikannya Bagaimana kalau Sudah tua juga Masih begitu Ini lebih parah Bu Buainya Lebih berbahaya Karena apa Karena masa-masa tua, masa-masa ketika seorang mestinya sudah matang jiwanya, sudah mulai berpikir akhirat, sudah banyak mem memperoleh sinyal-sinyal kematian dari Allah Azza Wajalla. Apa sinyal-sinyal kematiannya itu? Sinyal-sinyal bahwa dia itu tidak akan apa namanya uh, mengalami masa hidup yang lama lagi di alam dunia. Itu diberi sinyal dulu oleh Allah Azza Wajalla pertama oleh warna rambut yang tadinya masih hitam mengkilat sekarang sudah memutih. Kedua kondisi fisik yang menurun dari segala segi. Ya mata sudah tidak awas harus pakai kacamata. Pendengaran sudah berkurang. Gigi-gigi sudah banyak yang ompong yang tanggal. Kalau ada umpamanya orang yang 40-50 tahun ke atas masih beres giginya Itu palsu itu hmm. Biasa namanya Nah kemudian e, Selain itu Kondisi fisik juga sudah melemah Gitu ya Selain juga e, Apa yang Namanya Orang tua Yang sudah Banyak apa namanya mengalami penurunan fisik banyak terkena penyakit penyakit darah tinggi diabetes kadang-kadang ada yang terkena jantung atau rematik atau yang sejenisnya semuanya itu sinyal. sinyal dari Allah subhanahu wa taala bahwa penurunan kondisi seperti itu akan berakhir berujung kepada apa kematian dan itu peringatan dari Allah subhanahu wa agar kita bersiap-siap untuk menghadapi masa-masa datangnya saat kematian tersebut dengan cara mengisi sisa hidup yang ada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka orang yang sudah tua tapi masih tetap mengisi masa tuanya untuk hura-hura, jauh dari ibadah, jauh dari Islam, jauh dari Uh, Azzawajalla, orang itu berada pada titik yang berbahaya Apabila kematian datang menjemput di saat Dia dalam kondisi seperti itu Maka penyesalan sebesar apapun Tidak akan ada lagi manfaatnya bagi dia Dia tidak bisa lagi memperbaikinya Kalau masa muda Hura-hura uh, masih ada Kemungkinan masa tuanya dia taubat Tapi kalau sudah tua masih saja menjadi-jadi, bahkan tambah-tambah ya, tambah gila daripada masa mudanya. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi gitu ya. Wah itu berbahaya. Nanti seluruh jumlah dosanya dikalkulasikan sampai pada akhir masa tuanya. Berdasarkan hal itulah, maka orang tua yang hura-hura lebih berbahaya daripada anak muda yang hura-hura. Maka tuntutan tobat bagi orang tua yang seperti jauh lebih besar daripada tuntutan tobat kepada anak-anak muda. Walaupun betul usia itu, ajal itu tidak disebabkan karena usia, betul. Tapi usia tua kans untuk mengalami kematian jauh lebih besar daripada orang yang masih muda. Wallahu a'lam bish Begitu ibu ayu. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat satu lagi dari penelpon. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Barokallohu wafikum. Wassalamualaikum wabarakatuh. Pak Solim, ya, ya, silakan Pak Solim. E, pertanyaan saya ya. e, tidak sesuai dengan Mas Ferry pada pagi hari ini yang saya sanyakan tentang uh, orang mukmin menerimanya dengan tangan kanan sedang orang kafir dan munafik menerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya ini dicanumkan ya, dalam surat al-kafir ayat 49. Iya uh, di sini Orang mukmin menerimanya dengan tangan kanan, artinya orang mukmin yang bagaimana orang yang uh, menerima dengan tangan kanan ini. Yang kedua tentang komparoh atau jembatan yang uh, antara neraka dengan surga, apakah itu uh, prosesnya setelah melewati sirot atau atau bagaimana ini nah, itu saja sahabat eh uh, saya jazakallahu khair asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan fasalihin dicimahi Barokallahu fik ada dua pertanyaan Pertanyaan pertama, orang mukmin di akhirat kelak akan menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Itu orang mukmin yang mana? Itu orang mukmin yang di Orang mukmin yang amal baiknya jauh lebih banyak daripada amal buruknya. Bukan orang mukmin yang tanpa dosa, tidak ada orang mukmin tanpa dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa, kecuali para nabi dan para rasul karena mereka maksum. Adapun selain nabi, seluruhnya berdosa. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khutāun wa khairu khutāin at-tawābun." Setiap Bani Adam itu pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat dari kesalahan tersebut. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang begitu agung, begitu hebat. Termasuk para ulama yang keagungannya susah mencari tandingannya dari segi ibadah, akhlak dan seterusnya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Muhammad. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan bin Uyayna, Imam Sufyan Al-Thawr, dan Imam Abdullah bin Mubarak. Dan yang lain-lainnya, susah mencari tandingannya dalam pengamalan dari agama ini. Tapi mereka tidak luput dari dosa. Tidak luput dari kesalahan. Makanya lihat, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Orang takwa adalah orang yang apabila mereka itu berbuat keji. إِذَا falu فَاهِ شَطَانِ اَوْ ظَلَمُ أَنْفُسَهُمْ Atau dolim kepada diri sendiri. ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَارُ Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Ayat ini menyatakan orang bertakwa adalah orang yang kadang mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji dan dolim. Tapi cepat-cepat tobat. Itu bedanya kalau orang yang bukan takwa setelah keji dan dolim, eh, enggak tobat, menunda-nunda tobatnya. Kalau orang bertakwa langsung, menunjukkan bahawa tidak ada manusia yang suci dari dosa. Tapi orang-orang mukmin yang takwa, dosa-dosanya, ah banyak yang ditobati dan ada yang tidak ditobati. Tapi yang tidak ditobati itu, bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan amal soleh iman yang sangat-sangat banyak dan ini menghapus dosa dan kesalahan yang Allah berfirman innal hasanati yudhibna sayyad. sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa solat kita yang lima waktu menghapus dosa jumatan kita menghapus dosa Ramadan kita menghapus dosa umroh kita haji kita menghapus dosa wuduk kita menghapus dosa Jangan dikira begitu ngong adhan kita kemudian pergi ke air untuk mengambil air wudu tidak menghapus dosa. Itu menghapus dosa. Jangan dikira begitu umpamanya kita mengatakan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La Ilaha, illa. itu tidak menghapus dosa. Itu menghapus dosa. Semuanya menghapus dosa. Semua kebaikan menghapus dosa. Nah, orang-orang mukmin kebanyakan kebaikan kebaikannya lebih banyak daripada dosa. Sehingga ketika dikalkulasikan, maka dosanya terhapus oleh kebaikannya dan yang tersisa hanya kebaikan. Nah, orang mukmin yang seperti ini yang akan memperoleh apa? Catatan amal baiknya dengan tangan kanannya. Adapun orang mukmin yang ahli maksiat, walaupun ahli maksiat dia disebut mukmin karena memiliki iman. Coba umpat ke pemabuk, dia merasa ngapak itu dosa? Merasa? Dia iman tak kepada Allah Azza Wajalla iman. Makanya kadang orang pemabuk suka astagfirullah istighfar dan seterusnya, dia punya keimanan tapi kadarnya tipis. Nah, makanya dia suka berbuat kebaikan. Orang mabuk, pezina, penjudi suka salat. Kadang-kadang suka salat. Setelah beres mabuknya dia merasa berdosa ke masjid gitu ya. Sekali dua kali. Setelah itu edan gitu, mabok deui. Ada iman ada maksiat, tapi maksiatnya lebih banyak. Ketika dikalkulasikan, semua kebaikan-kebaikannya menghapus sebagian dosanya dan dosa yang belum terhapus masih banyak yang tersisa karena dosanya lebih banyak. Allah berfirman wa amman amma khafat mawazino faummu hawiyah. Orang-orang yang ringan amal baiknya jadi lebih berat ke amal salah maka kembali nya adalah kerakawiyah orang seperti ini akan menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Apalagi orang kafir, semua catatannya buruk, enggak ada kebaikan sedikit pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dengan tangan kiri. Nah, walhasil orang mukmin yang akan menerima catatan amal baiknya dan dengan tangan kanan, Allah orang mukmin yang kebaikan-kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya. Ini yang pertama Pak Solihin, Allahu Alamiswaab. Yang kedua, apa yang kedua? Jembatan antara. Iya, jembatan itu yang dimaksud Siratul Mustaqim itu yang nama jembatan itu Siratul Mustaqim adalah jasser. Mabsutun bayna torfainar muajhatun ilas ilal ila, ila jannah. Jadi syirat al, -mus al mustaqim al-syirat itu adalah jembatan yang terbentang di antara dua tepi neraka yang menuju ke surga. Kapan itu dilaksanakan? Itu poin terakhir sebelum dua hal. Sebelum ke surga atau ke neraka dan sebelum dikisos seluruh kedoliman-kedoliman. Itu dijelaskan oleh di antaranya oleh al-imam al-alama al-hafidh ali al haqim dalam kitab Muhtasar ma'aridil Qabul. Ketika membahas tentang iman kepada hari kiamat. Lalu beliau menjelaskan urutan-urutan uh, kejadian hari kiamat. Setelah di alam masyar begini-begini. Dan terakhir adalah jembatan Siratul Mustaqim. Nah, orang lewat jembatan itu. Ada yang terjerumus ke dalam neraka. Sehingga dia terus masuk ke dalam neraka. Ada juga yang hampir sampai. Lalu begitu hampir sampai. Dikait gitu ya. Masuk ke dalam neraka. Ada juga yang. Selamat uh, nyebrang sampai ke seberang sana Dan ada yang selamatnya itu sambil lari secepat kilat Ada yang seperti burung terbang Ada yang seperti berlari biasa Ada yang berjalan kaki Ada yang uh, ngesot, ngerondang, ngalangsut Tapi berhasil juga tiba ke seberang Nah setelah berhasil menyeberangi jembatan itu Sebelum masuk ke surga ya ada perhitungan dulu tentang seluruh kezoliman. Ada kisos di sana. Ada e, siapa yang dulu pernah berbuat zoliman dan belum terbahas, dibayar saat itu dengan pahala yang tersisa. Ya. Nah setelah itu barulah masuk ke surga yang tingkatan surganya ditentukan oleh saldo pahala yang tersisa. Begitu Pak. Sholihinulloh walaikumsalam. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Eh, uh, saya akan angkat satu lagi penelpon. Nanti setelah itu akan saya beralih ke SMS dulu ya. Maaf, penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, ini dengan Abu Kesya uh, dan hmm. dari Cimareme. Hmm. Iya, silakan Abu Kesya. Uh, Anda mau tanya saat eh, uh, kalau Isbal itu kan ada yang bilang juga bukan hanya untuk celana saja atau untuk kain sarung saja. Hmm. Uh, benarkah ada, Ustaz, misalkan isbal untuk pakaian atau untuk sirban dan batasannya Sampai mana Itu aja mungkin, Ustaz Apa-apa, ulangi Ustaz. lagi, Pak Ada isbal untuk apa lagi? Uh, untuk pakaian atau untuk sorban, misalnya, Ustaz Oh, sorban dan pakaian Iya Iya, iya Itu saja? Iya, yeah, itu saja, Ustaz, yeah. ya, itu saja, Ustaz. Mm -hmm. Iya Semoga heran Wa jazakallah Abu Qisah di Cimareme, Barakallah Fik Ah Isbal apakah betul hanya tidak hanya apa namanya celana tapi juga bisa pakaian Ya pakaian itu celana selain itu pakaian ya isbal berlaku untuk dua pertama untuk tangan kedua untuk kaki eh pertama untuk kaki kedua untuk tangan untuk kaki ya tidak boleh isbal baik dengan sombong ataupun tanpa sombong ya berlaku pada pertama celana Selana panjang. Tidak boleh Isbal. Isbal artinya menutup dua mata kaki. Sampai menutup dua mata kaki. Kedua, sarung. Ketiga, gamis. Dan hanya itu kan. Dan ini hanya berlaku bagi laki-laki. Tidak berlaku bagi perempuan. Kalau perempuan wajib Isbal. Untuk menutupi apa? Kakinya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Berdasarkan keuman hadis. Yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, uh, Bukhari, Nabi Alis Sodiq Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'asfala min al-qabaini minal al-izhar fawfinar." Jadi, ma'asfala apa-apa yang lebih rendah minal al-qabain dari dua mata kaki, Minal izzar, berupa sarung atau yang sejenisnya fawfinar maka itu di dalam neraka. Sarung, ya, selana, kemudian juga termasuk gamis. Nah, apakah ini juga berlaku dengan tangan? Ya, Al-Imamun Nawawi Rahimahullah. Kita beri adus solihin mengisyaratkan hal itu. Memakai kum, kum itu lengan baju. Juga tidak boleh sampai menutupi pergelangan. Dan ini juga eh, saya langsung mendengar. Baik di sini, di Radio Roja oleh Syekh Abdul Razzaq Hafidahullah bin Abdul Musim al-Abbad ketika diraja membahas kitab Riyadu Salihin bab ini juga mendengar langsung di kajian beliau di Masjid Nabawi di uh, Madinah sana uh, beliau menyatakan bahawa iya Nabi Ali Salat Wasallam juga melarang mengulurkan kum sampai menutupi uh, pergelangannya oleh karena itulah maka dua-duanya diupayakan untuk tidak menutupi Baik kaki, kedua mata kaki ataupun e, lengan baju untuk tidak menutupi sampai ke punggung tangan. Maka digunting saja kedua-duanya bukan dilipat, bahkan dilipat juga tidak boleh. Ada larangan tasmir, tasmirul kum, e, tasmir itu melipat lengan baju, juga melipat e, celana dalam rangka tidak isbal, juga itu sesuatu yang tidak terlarang yang terlarang yang tidak boleh yang ada larangannya nas dari nabi alaihi salatu wasalam oleh karena itu satu-satunya jalan bukan dilipat tapi dipotong karena kalau dilipat menunjukkan suatu saat pasti di apa lawan dari dilipat di, diturunkan dibuka lipatannya sehingga isbal lagi isbal lagi digumpai Ya, gitunya. Kalau orang memakai celana panjang Kemudian agar tidak Isbal dilipat nah, Kalau sekedar lipat satu saat tidak mustahil Atau pasti satu saat diturunkan lagi Itu lipatannya Dibuka lagi sampai Isbal lagi Makanya satu-satunya jalan sudah dipotong saja Karena dilipat terlarang Isbal juga terlarang Berdasarkan hal itulah Maka perhatikan Karena ini uh, bukan suatu yang remeh Yang kecil Diancam dengan ancaman azab neraka oleh Rasul Alayhi Salatu wassalam Dan ini juga diisyaratkan oleh para ulama tentang masalah ini Wallahu'alam bisawal Ya, syukur untuk atas jawabannya uh, Para pendengar Radio Raja Bandung Kami mohon maaf uh, Yang bagi yang akan menelpon kami mohon kesabarannya Saya akan beralih dulu ke penanya lewat SMS ada pertanyaan Ustad dari pengirim SMS di nomor 08132255 sekian sekian sekian uh, pakai bahasa Sunda nih Assalamualaikum Laras dupi Ustad Ustad diroja tetiasa dikritik atau dipasihan saran ke Ustad Anusanes mungkin dah orang teh nggak ada mungkin wa wungkul. naras kenwungkul wabillah mungkin ini tabayun konfirmasi Laras begitu ya. Mungkin orang ini mendengar isu dari orang lain. Dan orang yang seperti itu... ...menunjukkan jarang atau mungkin tidak pernah hadir di majlis-majlis pengajian saya. Pernah enggak saya salah menerangkan ketika di majlis pengajian di Al-Furqan atau di Cipaganti? Pernah beberapa kali baik ke lidah? Maksud saya ngomong A, tapi kok yang keluar B... Ataupun benar-benar saya salah karena kebodohan atau ketidaktahuan saya. Lalu ditegur oleh ikhwan. Saat itu juga. Apa sikap saya? Apakah marah kamu? Negur di muka umum buat saya mau. Apakah begitu? Tidak. Semua orang menyaksikan. Oh ya, afan saya salah. Alham syukran. Jazakallahu khaira. Dan saya sedikit pun tidak malu, apalagi marah, bahkan berterima kasih kepada orang seperti itu. Dan saya umumkan kalau saya salah, di tengah-tengah pengajian, tegur saat itu juga langsung. Agar apa? Agar kesalahan saya terkoreksi langsung di hadapan umum. Jangan ditegur di belakang, kalau di belakang nanti saya hanya bisa memperbaiki diri. Tapi kesalahan saya yang sudah diomongkan tadi tidak terkoreksi, kan susah lagi mengoreksinya, meralatnya. Ya, dan itu berkali-kali terjadi. Karena apa? Karena saya bukan ulama. Jah, bahkan jangankan bukan ulama, ulama sekalipun sangat mungkin terjerumus ke dalam kesalahan. Apalagi saya yang jauh bukan ulama, gitu ya. Pasti banyak salah. Nah, ketika salah dan orang tahu menegur saya. Dan saat itu saya berterima kasih, saat itu saya meralat. Oleh karena itu isu tadi benar gak? Ustadz-ustadiroja gak bisa dikritik? Ini isu dari mana? Karena apa? Realita yang ada. Khususnya saya pribadi baik di sini. Ataupun di Jakarta gitu. Dan orang-orang yang hadir di majelis saya. Tidak orang-orang bodoh semua. Enggak. Banyak ustad-ustad yang hadir. Banyak orang yang sudah mengajar di tempat lain. Baca kitabnya pintar. Bahasa Arabnya pintar. Ada sarjana, ada S2. Ada dokter juga gitu ya, ada dosen juga yang hadir, orang-orang pinter gitu ya. Dan ketika mereka melihat saya salah, mereka tahu itu salah dan menegur langsung. Nah, saya berterima kasih. Oleh karena itu tidak benar bahwa usul itu kebal kritik, harus diluruskan. Dan saya mohon apabila umpamanya saya di sini di radio ada kekeliruan, silakan. Sumpah harus apa ilmiah, jangan Ustaz tadi salah di mana salah? Ah salah, woi saya masalah. Barisan yang tadi jelaskan salah nak gitunya. Adapun ada perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan Mustami dengan apa yang saya jelaskan sangat mungkin. Tapi umpamanya saya mengumpulkan pendapat itu dengan hujjah ni ayatnya ni hadisnya ni penjelasan para ulamanya. Kalau ternyata apa yang saya jelaskan umpamanya tidak sesuai, tidak sependapat dengan Mustami. Lalu Mustami umpamanya uh, apa mendebat atau mengkritik, lalu saya masih bisa berhujah, menjawab. Itu bukan berarti tidak bisa dikritik, karena memang pendapat itu pendapat yang menurut saya kuat. Ini secara ilmiah, gitu ya. Kalau umpamanya ada perbedaan pendapat antara saya dengan mustami, lalu mustami uh, apa membantah saya, lalu menurut saya itu bantahannya lemah dan saya bantah lagi secara ilmiah. Itu bukan berarti tidak bisa dikritik, memang harus begitu. Kita harus ilmiah. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya saya salah, benar-benar baca ayat salah, baca hadis salah, gitu ya. Atau umpamanya mengumumkakan sesuatu yang salah, kemudian ada yang mengingatkan bahwa itu salah, ya saya ngaku, oh ya saya salah. Maaf, saya ralat dan terima kasih kepada orang yang uh, meng mengoreksi tadi. Begitu, ibu. Wallahu a'lam bishowab. Tak ibu, tak bapanya. Tak ibu, tak bapa, tak ade. Iya. Pertanyaan kedua lewat SMS dari Ramdan di Katapang. Ustaz, assalamualaikum. Apakah kita dapat pahala talabl ilmi sedangkan ustaznya menerangkan sebagian ceramahnya bukan sunnah katanya? Kalau umpamanya ada Ustadz yang menjelaskan agama tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah berarti apakah mengajarkan kebinahan begitu. Kalau yang seperti itu ya gak boleh kita hadir, gak boleh kita dengar. Sesuatu yang keliru yang salah. Yang menyimpang dari sunnah Nabi S.A.W. menyimpang dari ajaran Islam. Gak boleh kita dengar. Gak boleh kita hadir. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi. Fikiran kita, pendapat kita, keyakinan kita gitu ya. Maka mendengarnya bukan dapat pahala tapi dosa karena melanggar ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Fala ta'udu ma'ahum hatta yakudu fi hadithin khair. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka yang seperti itu. Sehingga mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah yang lain gitu ya. Kalau kalian tetap duduk-duduk. Haa. Eh, Bak dan zikri setelah ada peringatan ini Kalian termasuk orang-orang yang dolim Kalian termasuk orang-orang yang dolim Maknanya itu dosa Tidak boleh menghadiri Majlis-majlis yang di dalamnya Dijelaskan perkara-perkara yang penjelasannya menyimpang Oleh karena itu Mendengarkan ilmu Yang bermanfaat Dan berpahala itu adalah ilmu yang benar Sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ahlinya Siapa para ahlinya? Para ulama. Mengutip penjelasan para ulama ketika Menerangkan ayat ini, mengutip penjelasan ulama ketika menjelaskan hadis ini bukan menurut atau si ustaz yang belum saatnya dia beristihadat atau menafsirkan atau men-sharehadir. Begitu ya? Wallahu a'lam bishowab. Iya, syukur atas jawabannya. Kita angkat lagi pertanyaan lewat penelpon. Waalaikum. Uh, ini dari Pasirin. Ya, mana Pak Sulhilni? Ini mau mengkonfirmasi pertanyaan yang tadi memang dari saya kurang-kurang spesifik. Iya. Eh, yang dimaksud pertanyaan dari saya ini, eh, ini saya ada ada buku ada pemberian dari eh, teman. Eh, buku nya Asyir al-Asyir al-Akhir al-Ushurul Akhir. Iya. al Akhir. Di sini, di sini ada ada ya, ya. habis eh, stat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin selamat dari neraka, namun mereka ditahan di atas kamparoh atau jembatan antara surga dan neraka. Maka ada di antara mereka dipotong kebaikannya dan diberikan kepada orang lain karena kesuliman yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Setelah diberi setelah dibersihkan dan disucikan dari itu semua, mereka pun diizinkan untuk masuk ke surga. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya ketika masih di dunia. Habis riwayat Bukhari. Yeah. Eh, ini jadi maksudnya pertanyaannya apakah uh, jembatan Pontaroh ini sama dengan al Araf? Iya, iya. Terus uh, kalau melihat hadir di sini berarti kita sudah melewati uh, sirat-sirat yang barusan uh, isro atau musafim itu jadi uh, jembatan yang di, di atas neraka gitu. Iya iya. Iya. Yeah, itu aja. Uh, iya hati. iya. iya. Kalau Wa iya. Wa jazakallahu khair pak Solihin. Iya. Uh, itu ada pertanyaan yang lebih jelas dari tadi. Jadi betul. Kanthar, jembatan lain selain sirat. Kalau sirot, berdasarkan nas hadis yang jelas, itu terbentang di atas dua tepi neraka, menuju surga. Nah, setelah menyeberang orang-orang yang selamat dari sirot itu, sebelum ke surga tadi, saya tadi sudah bilang, sebelum ke surga akan ada perhitungan dulu. Perhitungan dari semua kezoliman yang ketika di dunia belum belum diselesaikan. Nah, di sana diselesaikannya. Nah, Tempat antara surga dan neraka itu tadi yang dijelaskan dalam hadis yang dikemukakan dibacakan oleh Pak Solihin tadi. Ya, ada dua jembatan. Kontaroh tadi itu bukan di atas neraka, tapi itu antara surga dan neraka. Adapun di atas neraka itu sirop. Itu sirop. Jadi tidak e, berbeda atau apalagi bertolak belakang antara penjelasan saya tadi bahwa Seusai orang-orang menyeberang sirot, kemudian menuju ke surga. Nah, sebelum ke surga akan ada perhitungan yang tadi dijelaskan. Nah, perhitungan itu tadi dijelaskan di dalam hadis yang barusan dibacakan oleh Pak Solihin. Ya, diperhitungkan segala macam kesalahan antar sesama mereka dibersihkan dulu semua kedoliman sebelum mereka masuk ke dalam surga. Setelah itu, setelah selesai semuanya barulah dimasukkan ke dalam surga. Jadi begitu Pak Solihin wallahu aalam bissawab. Okay. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami pada para pendengar Radio Jabandung kami persilakan kami buka kembali line telepon untuk Anda bertanya lewat telepon. Ada. Asalamualaikum. Assalamualaikum. Halo? Halo, ya, iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Bambang. Eh uh, mau ya, sempat bertanya. Hmm, ini masalah rambut ya dari siapa di mana pak? Apa? dari siapa di mana? oh dari Abu Amjad di? dari Padalarang oh, Abu silahkan. Ya, silahkan. iya ini masalah rambut nih hmm. uh, kan ada beberapa orang yang sudah rambutnya putih nih hmm. Hmm, kemudian uh, umurnya sudah sekitar 40an lah gitu kan? Hmm. Uh, itu apakah dicat selain hitam atau dibiarkan putih yang mana yang lebih afdol? kedua masalah tentang mengatakan amin kan siapa yang mengatakan amin berbarengan dengan malaikat maka akan diampuni dosanya gitu kan nah mengatakan amin itu yang e, menurut syari itu seperti apa karena kebanyakan e, manusia sekarang mengatakan amin itu adalah ada yang terlalu panjang memilih statiskan dan lain-lain gitu tidak mengikirkan tajwid yang benar Ya, begitu mungkin Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa'alaikumussalam Ya, Pak Abu Abjad di Padalarang ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang uban. 40 tahun ke atas orang sudah mulai sedikit demi sedikit rambutnya memutih. Yang normal. Kalau yang enggak normal, 20 tahunan juga ada yang sudah memutih ya. Nah, tapi yang normal biasanya 40 tahun ke atas baru memutih sedikit demi sedikit Memutihnya seseorang Rambutnya di atas keislaman itu bagus Baik Satu lembar rambut yang memutih dalam Islam dalam kebaikan itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat Gitu ya Oleh karena itulah maka beruntunglah orang-orang yang rambutnya memutih di dalam Islam Ketika pandemi Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam membolehkan dan juga mengamalkan mencat rambutnya yang putih dengan cat selain warna hitam. Bisa dengan warna pirang, coklat atau yang sejenisnya. Dan itu tidak terlarang secara syar'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan itu. Beliau pernah mencat rambutnya dengan warna merah. Dan beliau pun membolehkan hal itu. Selain itu beliau mengiming-imingi orang yang rambutnya memutih di atas keislaman. Dengan iming-iming yang menggiurkan, satu lemar rambut akan menjadi satu cahaya di akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah, maka kedua-duanya boleh. Kedua-duanya dibolehkan. Mana yang lebih utama apakah dibiarkan e, rambut memutih atau e, dicat? Wallahu a'lam, kedua-duanya penjelasannya tidak dalam rangka memperbandingkan mana yang lebih utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mencat rambutnya dengan warna merah atau yang sejenisnya dan beliau pun Membolehkan para sahabat untuk itu Apa yang beliau lakukan pasti adalah sesuatu yang utama Dan iming-iming beliau siapa yang memutih dalam keadaan Islam Itu pun akan memiliki keutamaan Jadi dua-duanya dibolehkan dan dua-duanya insya Allah utama Asal sekali lagi bukan warna hitam Wallahu'alam Yang kedua kedua apa? Amin Oh iya amin Jadi eh, makmu mengucapkan amin para mereka juga mengucapkan Faman wa fakat takminuh takmin al malaikah. Gufirullahu matadzamim dzambi. Siapa yang aminnya bersesuaian dengan aminnya para malaikat akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksud bersesuaian antara amin dia dengan amin malaikat pertama dalam hal keikhlasannya. Kedua dalam hal Penghayatan dan kehusuan ketika menyebutkan amin Ini yang ditekankan oleh para ulama Ikhlas dan adanya penghayatan Nah yang ketiganya sesuaikan dengan adab-adab pengucapan amin Pertama dalam hal suara Tidak boleh aminnya makmu melebihi kerasnya suara bacaan imam Imam umpamanya suara bacaannya agak pelan, kita berteriak amin, itu keliru. Tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Yang kedua, pengucapan aminnya ya tidak merubah makna. Kalau merubah makna, otomatis tidak sesuai dengan aminnya malaikat. Dengan umpamanya keliru dalam hal tajud, amin, a-nya panjang, min-nya pendek, atau Amin, gitu ya Atau dua dari penekan Amin, umpamanya Maka itu berbeda Kalau amin, maknanya Berimanlah kamu Seperti Aminu billahi wa rasuli Ya yuhalladina amanu Aminu billahi wa rasuli Hai hey, orang-orang beriman Berimanlah kamu kepada Allah Jadi amin adalah fi'il amr Dari amana. Berimanlah kamu Jadi kalau a-nya panjang, min-nya pendek, Amin Maknanya bukan kabulkanlah Tapi ya Allah berimanlah kamu Begitu juga Kalau umpah kita terbalik Amin gitu ya Maka itu juga sesuatu yang keliru nah, Yang benar A dan minnya memiliki Panjang yang sama Amin Gitu ya Maka itu pas dengan makna Yang terkandung uh, Di dalam lafad tersebut Maknanya ya Allah istajib Ya Allah kabulkanlah. Jadi pertama keikhlasan, kedua kehusuan, dan yang ketiga adab. Dan yang keempatnya pelafadan, pengucapan. Terus satu lagi waktu. Saat ketika mengucapkan amin. Kapan amin ini diucapkan? Ketika si imam selesai mengucapkan walabdolin. Baru kita amin. Juga imam mengucapkan amin. Dan aminnya imam bersamaan dengan aminnya makmum. Bersamaan dengan aminnya malaikat. Kekeliruan sebagian orang. Ada makmum yang amin setelah aminnya iman. imam. Jadi ketika imam mengucapkan. Walau dolin kata imam. Amin. Lalu setelah itu baru makmum. Amin. Jadi antara aminnya imam dengan makmum. Tidak bersamaan. Ini kekeliruan. Kekeliruannya itu apa? Karena mereka memahami sebuah hadis hanya dari satu kaidah yang dangkal. Kaidah apa? Kaidah Nahu. Ida ammanal imamu faaminu. Apabila imam sudah mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Kata orang ini. Idza amana idza amana imam, amana di sana itu artinya uh, disebutnya fiil madi, artinya telah apabila imam telah mengucapkan amin, barulah katakan oleh kalian hai makmum amin. Dari sini kemudian mereka salah memahami kalau begitu imam dulu baru makmum. Ini kekeliruan. Karena apa? Karena dangkalnya pemahaman orang itu tentang kaidah nahu. Dia hanya tahu bahwa Fi'il itu telah, gitu aja Sampai di sana. Dia tidak tahu kaedah-kaedah lain. Ya, coba umpama fa'idha qara'tal Qur'an, fasta'in billah. Kalau kamu telah membaca Al-Quran, lalu ta'awudlah. Apakah baca Al-Quran lalu, lalu setelah itu ta'awud, gitu ya? Sama aja dengan idha'kum tum ila sholah, fagsilu wujuhakum. Apabila kalian telah sholat, maka basuhlah wajah kalian. Apakah sholatul lalu wudu apakah wudu lalu sholat? kan hadis nabi sallallahu menyatakan wudhu dulu baru salat. Ta'awudz dulu baru baca Quran. Ya. Kenapa? Karena fi'il madhi ini diapit oleh huruf syarat dan jawab. Ketika fi'il madhi diapit, diapit oleh syarat dan jawab, dia bermakna fi'il mudhari. Sehingga fa'idza itu fa'idza itu syarat. Fa'idza qara'tal Quran. Fa'id fa ini jawab. Nah, maka qara'ta di sana akan apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, bukan telah. Walaupun ini film mandi. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Ini juga begitu, apabila imam telah mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Itu sesuatu yang keliru maksudnya. Bila imam mengucapkan amin, kalian juga amin. Amin gitu. Amin semuanya. Maka amin imam bersamaan dengan amin Amin makmum dan saat itu juga para malaikat bersamaan juga mengucapkan amin. Wallahu a'lam. So. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada penanya Pak Kosim sudah menunggu lama. Waalaikumsalam. Halo. Oh, kayaknya tahu lama ustaz. Iya sudah tutup. Silakan masuk lagi Pak Kosim di antos. Iya Pak Kosim, mangga di atas Pak. Apa Pentan taklah meeting Pak Pentan. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Pamarah dari Cimareme. Pasapa? Pak apa? Pak Pamarah. Pak Pamarah dari Cimareme. Mangga. Hmm. Oh, Mangga. Pak Mara. Saya ingin bertanya masalah e, pemakaian bin dan binti, ya. Yeah. E, dan juga masalah-masalah sarang lainnya. Ini masalah seorang anak yang apa berdoa dan lain-lain ber, mau bin, mau binti terhadap satu yaitu anak anak adopsi adopsi boleh memakai bin atau binti untuk ayahnya kita yang ayah, angkatnya ya. yang kedua kalau ayahnya itu adalah eh, ayah tiri bisa atau enggak dan yang ketiga jika menurut pemeriksaan DNA dan lain-lain tapi ini semua satornya si anak tidak tahu bahwa itu bapaknya ya yang kamera DNA itu bukan bukan DNA ayahnya tetapi yang lain umpamanya ibunya itu pernah uh, uh, memasar seingguh umpamanya. Nah bagaimana pak Ustaz Terima kasih ya Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamara ya iya. atau Pak Marak di Cimareme, barokallahu fiq. Ya. Tapi uh, ada dua pertanyaan ah eh, satu pertanyaan tentang bin aja tentang bin dan binti untuk anak dan anak adopsi anak tiri ini. Iya iya. Iya. Uh, Anak adopsi bukanlah anak e, kandung. Itu anak orang lain, termasuk anak tiri. Oleh karena itulah, tidak boleh dinisbatkan kepada yang bukan bapaknya. Menisbatkan seseorang anak bukan kepada bapaknya, sebuah dosa besar. Karena apa? Karena ada nama, ada hadis larangan dari Nabi alaihi wassalam. yang sahih. Nabi alaihi salatu menyatakan barang siapa orang yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan bapaknya maka fa alaihi la'natullah wal malaika wal nasi ajmain. Dia akan laknat Dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia Hadis ini sahih diriwati oleh Imam Muslim Dan Imam Matirmidi Kita bisa lihat dalam hadis Muslim Hadisnya nomor 3327 Tentang masalah ini Oleh karena itu Tidak boleh Menyebutkan Nama seorang anak Dinisbatkan kepada ayah tiri Atau ayah yang mengadopsinya Karena ayah tiri dan ayah yang mengadopsinya bukanlah ayah kandungnya. Tetaplah dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Termasuk dalam hal ini para ibu tidak boleh juga menambahkan nama suami di belakang nama ibu. Karena ini juga sama dengan penisbatan. Umpamanya ibunya namanya Nyai. Kemudian... Suaminya namanya Ujang. Lalu aja disebut ibunya Ujang. Ini penisbatan seseorang kepada selain bapaknya. Kepada suaminya. Dan itu juga sesuatu yang terlarang. Umpamanya ibunya namanya Ibu Wati. Bapaknya umpamanya uh, namanya Herman. Uh, suaminya namanya Herman. Saya mohon maaf ya kalau ada pas begini. Lalu di, di, uh, ketika mencantumkan nama... Dia mencantumkan nama Wati Herman umpama. Itu menisbatkan diri kepada orang yang bukan bapaknya. Itu tidak boleh. Baik memakai bin binti ataupun tidak. Tapi kalau bapaknya umpamanya. Anaknya putrinya namanya Wati. Kemudian suaminya Herman. Tapi bapak dari si wanita ibu, -ibu Wati ini umpamanya namanya uh, Sahak. Dadang umpamanya, wati dadang itu boleh. Walaupun tidak pakai bin. Wati bin dadang tidak, wati dadang saja. Artinya wati anak dadang. Tapi kalau wati Herman tidak boleh. Karena Herman adalah suaminya dan bukan bapaknya. Oleh karena itu paspor-paspor untuk haji dan umroh. Minimal tiga kata. Dan kata yang kedua atau ketiga itu nama bapaknya atau kakeknya tanpa bin. Tapi, walaupun tanpa bin itu sudah merupakan penisbatan. Oleh karena itu, tidak boleh sekali lagi menisbatkan nama seorang anak kepada nama yang bukan bapaknya. Baik bapak adopsi, atau bapak tirinya, atau ke suaminya. Karena itu dosa besar dan akan perlu laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Wallahu alam. Begitu Pak Tamara. Yang saya tidak tentang ini apa? Uh anak-anak yang berbeda DNA-nya dengan bapaknya, dia berprasangka mungkin iya. ada perselingkuhan dan gimana? Iya, pertama Kalau umpamanya setelah diperiksa DNA anak itu, ya, menunjukkan dia bukan anak dari bapak aslinya. Dan diduga umpamanya si ibu dari anak ini mungkin pernah berselingkuh dengan laki-laki lain. Taib Ya, secara syar'i, Pak Tamara di Cimareme, ya. Secara syar'i kita tidak boleh melontarkan tuduhan kepada seorang wanita mukminah dengan tuduhan berzinah tanpa menghadirkan empat orang saksi atau tanpa pengakuan dari wanita itu. Kalau tau Umpah benar-benar wanita itu katakanlah realitanya berzinah, tapi dia enggak ngaku. Dan kita tidak memiliki empat orang saksi untuk menguatkan tuduhan kita. Maka secara syari wanita ini tidak boleh dituduh dengan tuduhan bezina dan tidak boleh memperlakukan dia sebagai wanita yang sudah berzina. Siapa yang hanya membawakan tiga orang saksi, tuduhannya gugur dan tiga orang saksi itu diderak, dicambuk. Dan persaksiannya kemudian selama-lamanya tidak diterima lagi oleh Allah SWT. Dan orang itu akan diadab. Oleh karena itu orang yang mempersaksikan peristiwa perzinahan. Tapi hanya tiga orang atau dua orang. gitu ya, Maka dia tidak boleh melaporkan itu ke hakim. Karena Allah menyatakan siapa orang yang menuduh walam ya'atubi'ar ba'ati syuhada. Dan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Maka orang itu akan begini, begini, begini. Nah, apalagi sekedar DNA. Si wanita itu tidak mengaku sebagai orang yang sudah berzina atau berselingkuh. Dan kita tidak memiliki empat orang saksi. Maka tidak boleh menuduhkan tuduhan berzina kepada wanita seperti itu. Maka secara syar'i wanita itu tetaplah wanita muhsan. Wanita yang suci, wanita yang tidak uh, berzina. Walaupun kenyataannya dia berzina itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi kita tetap memperlakukannya menurut kacamata syar'i Dan tetap... Boleh menisbatkan si anak tersebut kepada e, ayahnya Ayah ya artinya suami dari si ibu yang melahirkan anak tersebut Walaupun DNA membuktikan itu keliru Sebab kita lebih selamat menuduh bahwa DNA-nya yang salah Hasil pemeriksaannya yang salah Daripada apa? Daripada menuduh Seseorang dengan tuduhan berzina tanpa terpenuhnya syarat-syarat yang ditetapkan menurut syariat. Wallahu alam shawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi yang menunggu. Silakan. Waalaikumsalam. Halo. Ustaz ulama mungkin ya. Silakan masuk lagi. Iya. Ha. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanto. Siapa? Wanto Sijerah. Wanto Sijerah ya. silakan. Wanto, tolong dikecilin dulu. Wanto, ya ada feedback. Ya. Ini Ustaz saya pernah mendengar mengenai ibadah itu katanya ada waktu, tempat dan kaifiat. Terus saya yang yang saya pertanyaan saya mengenai solawat Ustaz bagaimana dengan solawat yang, yang, yang dilakukan Ustaz yang dinyanyikan gitu. Apakah itu cemaruk sholat juga? Kalau menurut intinya itu memang sholat, cuma lagunya aja. Itu uh, apakah pernah Rasulullah juga mengajarkan seperti itu? Terima kasih. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wanto di sejarah Barokallahu fiq Taib. Ibadah itu ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad Ibadah yang muqayyadlah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, tempatnya ya, cara-caranya. Hal-hal tertentunya sudah ditentukan seperti salat. Salat caranya ditentukan, doanya, jumlah rakaatnya, waktunya gitu ya. Seperti juga haji, seperti juga saum. Nah, termasuk zikir-zikir ba'da salat itu termasuk yang muqayyad. Terus doa-doa Ketika akan makan, ketika akan tidur, bangun tidur, ketika masuk keluar WC Itu juga ibadah yang muqayyad, ya, Zikir-zikir yang muqayyat Kedua ada ibadah yang umum Ibadah yang umum itu yang tidak ditentukan Jadi umum kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun Selama tidak terlarang Contohnya umpamanya e, zikir Zikir tadi ada yang muqayyat ada juga yang umum Allah menyatakan dzikirlah kamu kepada Allah Dengan sebanyak-banyak zikir Itu maksudnya zikir yang Mutlak tadi Eh yang mukayyad tadi ditambah zikir yang mutlak Zikir yang mutlak itu zikir yang Tidak ditetapkan Lafadnya apa, berapa kali Dalam keadaan bagaimana Umpamanya kita lagi nyetir motor gitu ya dari e, satu tempat ke tempat lain daripada mengalamun daripada nyanyi-nyanyi udah kita berzikir subhanallah alhamdulillah allahu akbar lailahaillallah atau membaca Al-Qur'an yang kita hafal diulang itu zikir yang mutlak boleh kapan saja di mana saja selama tidak terlarang nah kalau yang terlarang contohnya di WC lagi jongkok jangan zikir di tempat e, ketika menghadiri majelis pengajian enggak boleh zikir Karena ada kewajiban yang harus dilakukan, dikirnya sunat, tapi ada kewajiban yang harus dilakukan yaitu mendengar dan diam ketika ada pengajian gitu ya. Nah itu wajib ketika ada di sana. Nah itu zikir-zikir yang mutlak. Salawat, nah, termasuk salawat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Yang muqayyad adalah yang diperintahkan dalam momen-momen tertentu. Seperti dalam tasyahud, baik awal ataupun akhir, itu muqayyad. Seperti bersolawat ketika setelah kita mendengar azan, Sebelum kita membaca Allahumma rabbaha li da'watit tamah, salawat dulu. Nah itu termasuk yang apa muqayyad? Karena momennya ditetapkan yaitu selesai azan. Selain itu ada solawat yang mutlak, artinya solawat yang tidak ditetapkan waktunya, momennya, tempatnya, jumlahnya, dan lafadznya. Contohnya umpamanya ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita wajib bersolawat kepada beliau. Karena kalau tidak kita bahaya. Kata malaikat Jibril, Rokimahum Fumrin, kita tukir ta indahulailusul di aleikul Amin ya Muhammad. Fakultu Amin. Selaka seseorang yang apabila nama Muhyi Muhammad disebut di sampingnya, tapi dia tidak bersolat kepadamu. Katakan Amin. Amin. Kata Nabi saw. Makanya kita ketika mendengar nama beliau disebut kita bersolat. Solatnya bebas, bisa sawalallahu alaihi wasallam, bisa Allahumma ma'ssolis wasallim aleik, bisa. Uh, uh, Alaihissalam atau lafadz-lafadz solawat lainnya yang maknanya solawat itu mutlak. Demikian juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbanyak oleh kalian solawat pada malam Jumat dan hari Jumat karena solawat kalian itu akan ditampakkan kepadaku itu solawat yang apa yang mutlak. Boleh malam Jumat ya. Kemudian hari Jumat kita bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ditentukan tempatnya, momennya, jumlahnya. Ketika yang mutlak ini dimukoyadkan umpamah malam Jumat atau hari Jumat, yuk kita ngumpul bareng-bareng. Yuk kita solawat pada hari Jumat ini karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita solawat seribu kali. Ah berarti itu memukoyadkan. Hal yang mutlak. Maka itu tidak boleh. Kalau menetapkan jumlah. Menetapkan e, cara tertentu. Ketika bersalawat yang mutlak. Maka berarti memukoyadkan yang mutlak. Dan memukoyadkan yang mutlak adalah penetapan syariat. Dan penetapan syariat tidak boleh didasarkan. Kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita memukoyadkan. Salawat-salawat yang mutlak. Maka walaupun ada perintah dari Nabi SAW bahawa kita harus memperbanyak salawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Tidak boleh diupacarakan. Tidak boleh diritualkan. Tidak boleh diadakan acara sosial kita bareng-bareng malam Jumat. Ngumpul di masjid salawat bareng-bareng sekian ribu kali. Tidak boleh. Karena apa? Nabi SAW dan sahabat tidak menetapkan begitu dan tidak melakukan begitu. Itu tetapkanlah dalam kemutlakannya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dilagukan? Pertama, solawat adalah doa. Dan ada adab ketika doa. Pertama, berdoa tidak boleh dengan suara keras. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan Ud'urabbakum tadarru'an wakifatan. Lama itu wakufiyatan. Terus, uh, beralah kalian kepada Allah dengan penuh merendah dan uh, dengan penuh rasa takut terus waduna jahri minal qawl dan jangan kalian mengeraskan suara kalian ketika ada seorang yang berdoa keras kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka sesungguhnya engkau ini tidak berdoa kepada yang tuli dan jauh hanyalah innaka tad'u sami'an basir eh uh, samian qariba hanyalah engkau ini berdoa kepada yang Maha Mendengar dan Maha Dekat. Oleh karena itulah maka berdoa pertama tidak boleh dengan suara keras teriak teriak, tapi harus dengan suara lirih berdasarkan nas ayat dan juga hadis yang menegur teguran Nabi sesungguhnya kepada seorang sahabat yang berdoa dengan keras. Ya. Yang kedua, coba beradabkah berdoa dengan cara dilagukan? Kalau umpamanya berdoa dengan cara dilagukan adalah adab yang sesuai dengan adab islami berikan satu contoh saja dalam ibadah dalam ajari islam yang doanya dilakukan ada enggak Tidak ada kan Menunjukkan bahawa dilakukan itu bukanlah salah satu adab beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Itu yang pertama Kedua beribadah dengan cara menyanyikan sesuatu atau doa adalah cara ibadah orang kafir Coba lihat umpamanya orang Nasoro di gereja. Ibadah mereka salah satu isinya apa? Nyanyi-nyanyi. Itu dinyanyikan oleh mereka. Nyanyi itu bagian dari ritual ibadah mereka dan mereka memiliki grup tersendiri vokal grup di gereja-gereja gitu ya. Jadi ibadah berdoa dengan cara dinyanyikan itu mengadopsi tata cara ibadah agama lain. Adapun ajaran Islam tidak pernah Mencontohkan, memberikan satu cara ibadah cara berdoa dengan cara dinyanyikan atau dilagukan. Adapun umpamanya melagukan Al-Qur'an bukan menyanyikan. Melagukannya bukan melakukan seperti halnya yang kita kenal sekarang coba lihat bacaan-bacaan Al-Qur'an para masyayikh di Mekah, Madinah apakah ada enggak yang dilagukan? Enggak. Nah, yang dimaksud melakukan itu kayak begitu. Kayak murotal-murotal yang kita dengar. Melagukan itu begitu. Bukan seperti yang kita kenal di Indonesia ini. Berdasarkan hal itulah maka lakukan solawat sesuai dengan adab-adab Islami dan ketetapan-ketetapan Islam. Wallahu a'lam bishowab. Iya, syukur onnustat atas jawabannya. Ada penalpon dah nunggu, kaya ni putus. Silakan. Waalaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Kan, putus dah terlalu lama. Iya, sing sabarnya. Nah, ini masuk lagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban Pak Ustaz sangat memuaskan sekali. Tapi almasih ada, ada satu pertanyaan, Pak. Iya. Itu surat apa yang dibaca dalam surat Sholat su uh, syukur wudu? Karena ada penjelasan bahwa itu harus dibaca itu An-Nisa ayat 64 dan ayat 100. Apakah bisa kita Pada surat-surat yang lain balahu alam disawam? Iya. Terima kasih. Iya. Eh, Pak Tamara lagi ya di Cimareme. Barokallahu fiq Pak Tamara. Beruntung nih. Iya. Eh, ini mungkin <tuh> terakhir pertanyaan masih numpuknya. Punten ya pun Waktosnato Seab. Eh, pertanyaannya kalau doa surat apa yang dibaca setelah syukur wudhu? Taib. Barokallahu fiq semua sholat sholat baik sunat ataupun fardu ya. Selesai membaca al-fatihah. Kita dibolehkan membaca surah apapun yang mudah bagi kita, yang apa namanya kita inginkan. Berdasarkan keumuman ayat, فَقْرَءُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Itu. Cuma, ada cumanya, ada beberapa sholat tertentu yang oleh Nabi S.A.W. disunahkan untuk dibaca. Seperti umpamanya di dalam sholat Jumat atau sholat id Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca di ayat di rokakat yang pertama surah syafatiah membaca surah al ala sabihih marobikal ala di, di rokakat yang kedua membaca surah al ghasya hal ataka hadis al itu yang lebih utama tapi dibolehkan bagi kita membaca surah-surah yang lainnya nah termasuk juga ketika umpam kita sholat sunat sholat sunat apapun lebih disunahkan di rokaat yang pertama Susi Al-Fatihah Kita membaca di rokaat yang pertama Al-Kafirun Kuliyah Yuhal-Kafirun Dan di rokaat yang kedua Membaca Surah Al-Ikhlas Nah itu yang lebih utama Adapun penjelasan bahawa Susi Syukru Wudhu Disunahkan baca Surah An-Nisa ayat sekian Di rokaat yang pertama Yang kedua ayat sekian Maka tidak ada dalil tentang masalah itu Kalau tahu umpamanya ya kalau toh ada kesesuaian makna antara surah yang dibaca dengan momen. Momennya itu kan sholat syukur wudhu. Kemudian dibaca ayat tentang wudhu An-Nisa 43 umpamanya. Maka itu tidak dijelaskan oleh Nabi SAW harus seperti itu. enggak. Nabi SAW lebih menekankan sholat sunat. ya. Rokat pertama susi fathiyah adalah al-kafirun. Rokat yang kedua susi al-fathiyah adalah surah al-ikhlas. Tapi itu tidak diwajibkan. Intinya kita boleh membaca surah apapun di dalam salat baik sunnat ataupun salat fardu dengan surat yang lebih mudah bagi kita dan kita hafal dan lebih terhayati ketika membacanya. Begitu Pak Tamara wallahu alam bisawab ya. Saya mohon maaf kepada para pendengar semuanya ya yang masih uh, kungkring wae telepon dan SMS juga hanya 1 2 yang dibacakan. Berhubung terbatasnya waktu, kita sudah hi aja sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiikashaduallahilahilant. Astagfiru kawatubu ilaiq walhamdulillahi rabbinalamin. Wassallallahu ala nabiina Muhammadin waala alihi waashabi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.